Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala Ibu rektor yang saya hormati Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya sungguh sangat bergembira bisa bertemu Bisa eh, tadi Ibu Rektor katakan ada tanya-jawab. Oke Saya juga tadi bertanya sampai jam berapa atau berapa lama kalau Ibu moderator berkata terserah Bapak. Ah. Jadi saya usulkan kalau terserah saya ya 10 menit. Kan terserah saya. Ibu Rektor terus eh, menyatakan sampai jam 12 gitu ya Oke saya ikut perintah Rektor nah, eh, jadi karena ada tanya jawab jadi sebagian dari waktu sebelum jam 12 kita akan eh, sediakan untuk tanya jawab syaratnya jangan susah-susah pertanyaannya baik eh tema yang dipilih Membumikan Al-Qur'an di era, era... Eh, saya ingat eh, buku saya Membumikan Al-Qur'an itu waktu pertama terbit ada yang salah faham. Ada yang memahaminya, Membumikan itu artinya mengebumikan Al-Qur'an. Nah. Ya, betul. Saya katakan tidak. Dulu pun filsafat itu mengawang-awang, terlalu tinggi di langit Lalu dibunikan oleh Sokrates. Sehingga menyentuh-menyentuh masyarakat, difahami masyarakat. Saya kira seperti itu juga sebenarnya maksud dari kalimat Membumikan Al-Quran itu Yakni tuntunan-tuntunannya Membumi, dirasakan Difahami Dan dapat diamalkan Oleh penduduk bumi Dimana mereka berada e, Memang kita Lihat lebih jauh Salah satu kritik Yang sangat pedas Dari Ulama-ulama kontemporer Bahkan sejak Sayyid Muhammad Rashid eh, eh, awal abad ke-20, bahwa sebagian dari solusi-solusi atau penafsiran-penafsiran yang disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya itu tidak itu memberi petunjuk dan solusi ...untuk problema yang mereka hadapi... ...tapi tidak lagi memberi solusi... ...untuk problema yang sedang kita hadapi. Karena situasinya sudah berubah. Nah, e, jadi, memang perlu... ...ada pemahaman baru terhadap... ...petunjuk-petunjuk Al-Quran agar supaya kita bisa amalkan kalau dulu misalnya, saya beri contoh dulu misalnya ada orang berkata, pokoknya bank itu haram ya kan, sekarang ada solusi ada bank syariah itu solusi yang bisa diterapkan dan demikian juga dalam banyak hal ini berkaitan dengan pemahaman kita tentang Ayat-ayat aku, baik. Ada kunci, eh, sebenarnya saya waktu kecil itu ayah saya, ayah saya juga guru besar di bidang tafsir. Sejak kecil sebelum saya ke Amerika, beliau menyampaikan pesan. Yang kemudian saya ketahui sebenarnya itu bukan pesan dari beliau Tapi pesan dari ulama-ulama lalu Itu saya ada tulis dalam membunyikan Al-Quran Salah satu pesannya adalah Bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu Bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu nah, Ini pesan ini sebenarnya terambil dari pesan Rasul Yang sebahagiaan kita laksanakan sebagian lagi tidak. Saya mau beri contoh dan pesan Rasul. Itu. Waktu turun surat r-Rahman. Berulang-ulang. Waktu dibacakan oleh Rasul. Ayat-ayat itu sahabat-sahabat diam. Rasul kemudian berkata. Rasul. Jin lebih pandai dari kalian. Setiap saya bacakan mereka menjawab tidak ada dari nikmatmu ya Allah yang kami ingkarin. Jadi, jin itu merasa ditujukan kepadanya atau tidak? Ditujukan kepadanya. Nah, kita, ulama-ulama kita mengajarkan kalau anda mendengar ada yang baca Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Anda diam atau tidak? Anda menjawab kan? Itu Itu Berarti Anda memahami Bahwa dia bertanya pada anda Jangan diam Kalau anda Diam itu, Bukan saya yang dia haja umum Ini prinsip pertama dalam memahami Al-Quran nah, eh, eh, Kita eh, melangkah lebih jauh dalam konteks menggunakan ini Jadi dia berbicara dengan kita Ada pertanyaan yang timbul Kita lihat Supaya lebih mudah saya mau saya mau bertanya sesuatu yang pasti jawabannya sama Al-Quran perintah salat Ya. Itu buat sahabat-sahabat nabi Atau buat anda juga okay. Bagus Al-Quran perintah Memperhatikan Al-Quran atau tidak Anda juga disuruh Oke okay. bagus Al-Quran mengecam yang tidak eh, Memperhatikan kandungan Al-Quran Mengecam gak Anda dikecam juga Bagus Artinya seakan-akan turun kepada anda Kita melangkah satu langkah lagi. Kita melangkah satu langkah lagi. Anda bisa berpikir terlepas dari pengetahuan Anda. Bisa enggak? Atau setelah harus melengketnya. Anda bisa berpikir terlepas dari budaya Anda. Bisa enggak? Mau pakai budaya katakanlah Orang di pelosok sana Pakai budaya Pakai pemikiran orang yang hidup Di abad ke-20 Sama enggak? Saya ambil contoh Saya ambil contoh Ketika anda membaca Bahwa Wa ya, ma fil arham. ya kan? Apa artinya? Allah mengetahui apa yang dalam rahim Dulu orang artikan Dia mengetahui jenis kelaminnya ya. ya kan begitu Sekarang anda masih mau berkata begitu Berubah, kenapa berubah? Berkat kemajuan ilmu pengetahuan Ya kan? Bisa berubah berkat budaya Saya kasih contoh Yang berubah, saya tidak tahu saudara mesti mau pakai atau tidak Saya ingat Eh, di surah al-ahzab ada perintah kepada istri-istri nabi apa itu ya ya nabi Hah. sampai kita ambil sampai waqarna fi apa artinya waqarna Al-Qurtubi Al-Qurtubi Al Itu mengatakan Ini perempuan harus tinggal di rumah Tidak boleh keluar Kecuali darurat Bagaimana itu? Eh, ini semua Darurat anda kemarin <risas> Ya kan? Itu Al-Qurtub Harus tinggal di rumah Datang sesudahnya datang eh sudah sudah tidak jauh kita di abad ini itu al-Maududi berkata sebaiknya tinggal di rumah kecuali kalau ada kebutuhan sudah, ada enggak? Kebutuhan itu kebutuhan apa? Sekarang saya mau tanya. Nonton kebutuhan enggak? Oh kebutuhan Arisan kebutuhan gak? Kalau kita Pakai itu Sangat sempit nih Iya Sangat sempit ya, Karena tinggal menetap Iya kan itu nah, Datang kemudian ini eh, eh, Yang berkata Bol itu bukan wajib nah, sudah, sudah beda sekarang itu Said Tawa, berkati itu bukan wajib, itu anjuran. Datang Said Kutub berkata, Wa karena itu memang berarti mantap dan berat, tapi artikan jadikan rumah tanggamu sebagai perhatian utamamu. Sudah benar enggak ini? Sudah tiramau pakai yang dulu. Ada sekarang orang berkata, kita bertanya, kita bertanya. Eh Rekreasi itu perlu atau tidak? ada ah, sudah berkata perlu Kalau begitu boleh dong rekreasi ya. Selama Itu pemikiran berubah Akibat apa? Akibat perubahan sosial Kalau mau membumikan Al-Quran Perhatikan Budaya Anda Perhatikan pengetahuan Anda Itu baru bisa mempunyai Kalau tidak Tidak akan mempunyai Jadi Kembali kita Bacalah Al-Quran Seakan-akan dia turun kepadamu Itu sebabnya Abbas al-Aqad Ada berkata Seandainya sahabat-sahabat itu Hidup pada masa kita sekarang Maka Pasti ada pendapat-pendapatnya yang dikemukakan pada masa Rasul dan sesudah masa Rasul diubahnya karena terjadi perubahan. Pasti. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu. Kita melangkah. Ada ungkapan. Kalau Anda ingin bercakap-cakap dengan Allah Maka berdoa Ya kan? Ya Allah kasih saya ini kasih saya. Kalau Anda ingin Allah bercakap-cakap dengan Anda Bacalah kitabnya Itu Allah bercakap-cakap Ya Yuhan Rasul, Ya Yuhan Nabi ya. Kalau Anda mengenal mitra bicara Anda Kalau anda mengenalnya, hati anda akan cenderung kepadanya. Ya. Tak kenal, maka tak cinta. Ya kan Kalau anda kenal Al-Quran, anda akan cinta Al-Quran. Pasti. Persoalannya, kita tidak kenal Al-Quran. Kita tidak merasakan keindahannya. Kita tidak merasakan keagungannya Syarat pertama nah Kita mau lihat sekarang Syarat pertama untuk terjalinnya hubungan baik Adalah kenal siapa yang Anda Anda bisa mencintai seseorang tanpa Anda kenal Tidak Dimana saya mau cinta dia Saya tidak kenal dia. Ada rumus lagi kita Lihat rumus ini Semakin dekat perkenalan seseorang dengan orang lain Semakin terbuka hati orang lain itu Untuk curhat pada anda Atau anda curhat kepadanya Benar gak? Yang saling mencintai itu tidak ada rahasia Dia sampaikan ini Semakin dekat anda pada Al-Quran Semakin terbuka rahasianya buat anda, yang boleh jadi dia tidak sampaikan kepada orang lain. Ia kan? Rumusnya itu. Jadi, titolaknya, baca seakan-akan dia turun pada anda. Bersahabat dengan dia. Saya mau beri eh, eh, hal lain yang berkaitan dengan ini. Sekarang, Kalau ada seorang dari Malaysia bercakap-cakap pakai bahasa Melayu. Anda bisa paham semua kalimatnya, semua kata-katanya seperti kalau orang lain berbahasa Indonesia. Tidak. Karena ada kosakatanya Yang berbeda dengan kosakata yang anda ketahui Ya kan? Wah oh, saya mau ke tandas dulu Ngerti tandas? Yang ketawa itu oh, Ngerti? Ini orang Malaysia bilang begitu Kalau mau ke toilet kan? Hmm Begitu juga Al-Quran Bisa jadi Anda memahami suatu kata Di dalam Al-Quran Dengan pemahaman Anda Padahal bukan itu yang dimaksud Oleh Al-Quran Populer Fitnah itu sama dengan bahasa Indonesia Weda dong al fitnah itu minal qatil. Itu bukan, fitnah dalam bahasa Indonesia itu eh, menisbahkan kebohongan kepada orang lain. Kan itu fitnah ya? Yang paling banyak sekarang melalui WA itu. Fitnah-fitnah. Itu paling banyak itu. Fitnah. Hoax. Mas, masih bagus kalau hoax. Fitnah. Hoax cuma bohong-bohong. Jadi bohong bergurau. Fitnah. Saya pernah mau bercerama di suatu tempat, beredar di ini. Jangan dengarkan Quresh Shihab. Itu Syiah Ada, kan? Saya juga. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Untung rektornya Ibu Kuzaima ininya. Bisa-bisa saya enggak boleh ngomong di sini. <laughs> Baik. Jadi, bahasanya. Bahasanya bahasanya Nah Selama ini Selama ini Tidak jarang Orang memahami Al-Quran Dengan bahasa Yang bukan bahasa Al-Quran Saya beri contoh Saya beri contoh lagi Apa artinya atus zakah? Keluarkan zakah. Keluarkan zakah. Bagus. Salah. <tik> Aqimus salah, Dirikan salat. Bukan itu maksud Al-Quran. Ya. Itu masih dekat-dekat itu. Saya ambil contoh. Faltaqatahu <tik> Nabi Yusuf faltaqathu ba'dussayyarah apa artinya sayyara <laughs> itu sebabnya dalam konteks memahami Al-Qur'an kita baru bahasanya dalam konteks memahami bahasanya jangan pahami dia kecuali dalam arti kebahasaan Yang digunakan pada masa turunnya Al-Quran Bahkan bisa jadi Ada kata-kata yang digunakan pada masa Rasul Yang diubah makna semantiknya Sehingga tidak bermakna itu lagi Bisa jadi kan? <Sess> Inna akramakum indallahi akfakum Apa artinya karim? Apa, apa, cuma... Eh, kalau kita berkata mulia, saya tanya. Eh, eh. Hmm. Kalau saya berkata... Zoujon Kari. Suami yang mulia? Ha? Yang layak Loya. Waduh, oh, bagus. Ini cewek. Loya enggak kawin terlebih dari satu ya. ha. Okay. Eh, kalau saya berkata khitabun karim. Adakah? Ultiya alayya. Apa betul itu saya punya ingatan? Betul. Surat yang karim. Apa artinya? Oh <laughs> Mulia. Sekian banyak kata karim di dalam Al-Qur'an. Rizqun karim. Apa artinya? Rezki mulia. Anda harus kumpul semua kata-kata karim di dalam Al-Quran untuk melihat benang merah yang menghimpun itu semuanya baru nanti keluar makna untuk masing-masing. Jadi jangan buka kamus. Saya tidak pernah menganjurkan. Mahasiswa-mahasiswa dalam konteks memahami kosakata kata Al-Qur'an Tidak pernah menganjurkan buka Al-Munjid Atau Al-Qamusul-Muhid Saya minta mereka membuka Al-Maqayis Ibn Farid Itu dia terangkan pada anda apa asal usul huruf-huruf ini Nah, dari sini kemudian kalau kita bicara Karim Itu di, di, di, disimpulkan bahwa Karim itu adalah segala sesuatu yang baik Sesuai dengan sub subjek yang disifatinya Zawjon Karim Cuma loyal Dapat apa jelek ya Segala sesuatu yang baik Yang berkaitan dengan dia Rezki yang kering, apa itu? Yang banyak Atau bukan yang banyak apalah. Yang memuaskan Yang halal ya. Surat yang kering, apa artinya? Sampulnya bagus, tulisannya bagus Beritanya bagus ya. Benar itu, itu Bahas itu Kata-kata itu Seperti Sesuatu dalam wadah Gelas ini Gelas ini Penuh atau tidak? Tidak penuh Artinya masih, Mestinya masih ada air lagi setelah ini Iya Itu Kalau dia Berlebih ditampung oleh ini atau tidak dia tumpah kata-kata itu berada dalam suatu wadah kalau anda isi Suat setengah itu berarti kurang kalau anda isi berlebih itu berarti mubazir kan? Ah, kita kembali memang perintah aimushot itu kata ini sholah, berarti dirikan salat Atau ada arti qa'im selain dari itu? Kita lihat. Arjalu qawamuna al-nisa. Laki-laki itu berdiri depan perempuan. Oke. Okay. Apa namanya? Al-hayyul qayyum. Ka'imam bilqist. Himpul semua kata-kata itu, nanti Anda akan mendapatkan makna dari setiap kata. Atuzzaqah, apa artinya atu? Keluarkan. Bukan. al itu memberikan dengan hormat, sempurna, antar. Nah. Jadi Anda sudah memenuhi tuntunan Al-Quran pada satu orang, Pagil itu fakir miskin, sini, sini, sini, ini kau punya zakat. Tidak, sempurnanya, antar sama dia. Keluarkan dengan sempurna pada waktunya. Itu tuntunan Al-Quran, itu baru membumi Al-Quran, kalau anda pahami seperti itu. Iya kan? Saya enggak mau panjang lebar di sana, saya mau masuk pada contoh yang lain. Eh... Saya setiap tahun yang lalu mengajar S1, kemudian saya mengajar di Paskah, Paskah S2 dan S3. Saya ada menemukan bahwa sekian banyak pelajaran yang telah diajarkan di S1, atau S2 ternyata mahasiswa itu salah paham atau tidak mengerti boleh saya bertanya nah, apa artinya sebab nuzul siapa nah, yang bisa jawab enggak jangan ah, satu hal jangan ragu salah Karena kalau anda tidak salah anda tidak akan memperbaiki kesalahan ya kan saya selalu begitu untuk yang nulis ds3 atau s2 saya itu pesannya begini tulissepa se, namanya sekuat kemampuan anda sebisa anda jangan takut salah karena tidak ada orang yang tidak salah kecuali Rasulul Benar no? Kalau anda menulis, aquí ah, nasihat saya lagi, kalau anda menulis tesis atau disertasi, seperti halnya ingin menulis surat cinta, jadi no surat anda? Disobek, disobek, oh ini kurang cocok. Usahakan, baru giving. Tidak ada yang tidak salah. Orang antara lain Saya pernah bertemu dengan Satu penulis Sebentar saya ingat namanya Dia tanya, Pak Kuris kok ini eh, eh, eh, bu Bukunya banyak Kapan waktunya menulis? Saya katakan rahasianya ini Saya menulis Saya baca Saya perbaiki Saya serahkan kepada editor untuk membacanya Memperbaiki bahasanya kah? Atau eh, kesalahan ketik karena saya langsung menulis di komputer Kembali pada saya, saya lihat oke okay. Cetak Ada yang sudah ini, sudah jadi ini, dicorek, ini lama Salah, pasti ada salah Di tafsir al itu ada salahnya. Tapi kalau nunggu-nunggu itu tidak akan jadi. Imam Syafi itu gak salah. Semua salah. Iya kan? Nah, sekarang saya kembali. Apa artinya sebab Nuzul? <SILENCIO> <Nah>. <SILENCIO> <Hah>? <SILENCIO> Yang melatar belakangi turunnya ayat Jadi kalau saya berkata. Kalau saya berkata, al-ibratu bi-umumil lafzila bi sabab, apa artinya? Itu kan kaedah. Apa artinya? Kita, ada pertanyaan lain lagi. Sabab nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat. Turunnya ayat itu setelah latar belakang tersebut atau sebelumnya? Hmm. Sebelumnya atau sesudahnya? Hmm. Saat itu kalau anda fahami sebab dalam arti latar belakang. Al-Quran kadima atau hadis? Kalau begitu, jangan fahami sebab dalam arti latar belakang. Ya, Karena itu menjagikan Quran itu hadis. Ada sebab, baru dia turun. Ini, ini coba contoh. Nah, sekarang, kalau kita berkata Al-Ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususus Oke deh, kita tidak usah bahas dulu sebab itu apa. Tapi, Ada peristiwa Ada ayat yang turun Oke okay. Dikatakan yang penting Yang ditarik maknanya Dari suatu ayat itu Adalah dari lafaznya yang bersifat umum Bukan dari Yang Anda katakan latar belakangnya Itu betul Saya beri contoh Saya beri contoh Apa Sebab nuzul Firman Allah Innama jazau alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yasa'awna fil ardi fasadan ay yuqattalu au yusallahu dan seterusnya Apa sebab nuzulnya? Ada yang ingat? Saya kasi ingat Serombongan orang datang pada Nabi minta guru-guru ngaji nabi mengirim sekian orang dan menghadiai mereka sekian eh, eh, eh, apa namanya eh, ternak di tengah jalan gurunya dibunuh dan ternaknya difrapas maka turunlah Inna wajazazina ah, ada riwayat Nabi Sububakar Tapi riwayat ini do'if. Betapa pun. Yang jelas, turun ayat, sanksi hukumnya itu adalah yuqattalu, au yusallabu, au tukatta aidiahum, au? Lafaznya, apa lafaznya? Innama jazàul ladhina yuharimuna wa rasulah sebab نزولnya ini kalau Anda berkata dalam memahami suatu ayat yang penting ditarik darinya adalah lafaznya yang bersifat umum bukan latar belakangnya ya kan apakah itu berarti apa illahi memerangi Allah dan rasulnya apa hukumannya yuqattalu aw yusallad. Yas'una fil ardi fasadan apa artinya? Melakukan perusakan di bumi. Mencabut pohon-pohon itu perusakan atau bukan? Bagus. Innamajaza alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan yuqattalu. Karena itu kan lafaznya begitu. Memang begitu maknanya. Karena ada berkata, e -e -e, ibrotu bi umumil Apakah semua yang ada di sebab Harus saya tinggalkan Tidak dong eh? Makna sahihnya itu bukan itu nah, Ini biasa ada mahasiswa Sudah belajar thinking, Oh gitu Saya masih tambah lagi satu problem Ini kita dalam konteks Membunyikan Al-Quran Saya beri lagi satu contoh konteks, konteks ini tadi Kalau ada Satu peristiwa Kita lihat Yang menjadi sebab Si A itu mati Karena Ditabrak mobil Peristiwanya mobil Nabrak dia Apakah sebab nuzul itu Hanya mobil yang nabrak dia Yang harus saya perhatikan Atau ada hal lain Pertanyaannya Pertanyaannya Suatu peristiwa itu kalau terjadi... ...apa saja yang perlu diketahui? Anda bisa bertanya... ...oh itu si A ketabrakan... ...dia ditabrak mobil... ...pertanyaan Anda bisa... ...di mana itu ketabrak? Ya kan? Kapan? Siapa yang nabrak? Mengapa? Bagaimana banyak pertanyaan? Nah ketika saya berkata... Meninggalkan sebab nuzul apa semua pertanyaan ini saya hapus Tidak Peristiwanya tetap terjadi itu yang kita perhatikan Tapi harus diperhatikan juga Kapan Dimana Siapa Itu baru namanya sebab musuh. Bukan tinggalkan semua. Selama ini, selama ini pun ada yang berkata pokoknya dikaitkan dengan peristiwa itu yang dihapus cuma siapa. Tidak perlu tanya siapa. Ada yang berkata tidak. Harus lihat juga waktunya. Itu nanti tanya Ibu Uzaimah, dia lebih tahu dari saya perbedaan pendapat ulama antara Imam Hanafhanafiah dan Syafiiya menyangkut perampok yang dijatuhi hukuman ini Apakah itu yang terjadi di kota atau itu terjadi di daerah daerah yang sepi itu beda Nah, kemudian kita lihat sekarang saya eh, eh, pernah dalam salah satu rapat di maji Salkama eh, Syekh Azhar mengeluarkan pernyataan pernyataannya itu setelah pernyataan beliau itu setelah eh, ada eh, pilot Suriah dibakar oleh ISIS Perna ingat itu. Terus Syekh Azhar menyatakan begini. Itu harus dijatuhi hukuman yang paling berat. Karena Allah berfirman wa Saya waktu itu. Syekh Azhar ini lebih muda dari saya. Saya katakan, maulana pernyataanmu itu menimbulkan Kesan negatif Seakan-akan Islam Membenarkan Potong tangan Ini, ini, ini nah, Ada satu ulama berkata Tidak itu majaz Saya bilang bukan itu maksud saya Maksud saya Itu barangkali Tidak harus ayat itu Yang dikemukakan Sekarang Apalagi nah kita lihat Apalagi Ulama-ulama itu beda pendapat Menyangkut eh, eh, Kata eh, Menyangkut eh, Apakah itu Atau Datang Satu ulama lain Itu bukan eh, hakikat Itu majas Sudah beda-beda Saya bilang saya tidak mau bahas itu Ketika saya mengungkapkan pandangan saya ini Saya hanya ingin berkata Bahwa tidak tidak tertutup kemungkinan Untuk kita tidak melaksanakan suatu tuntutan agama Kalau itu berdampak nekatif pada seseorang atau masyarakat Kita ini Islam ini sudah dituduh teroris Ya kan? bawa ayat itu lagi yang menyatakan yang merampok dibunuh. Masyaallah, setan itu pada waktunya. Sama halnya dulu perceraian itu dianggap jelek sekali orang-orang barat. Iya. Udahlah, diam aja. Kan boleh, kan boleh mengapa namanya itu me, me, me, me, menunda. Hukum tanpa membatalkannya. Boleh enggak? Boleh ya? Sampai ada situasi yang memungkinkan. Jadi eh, eh, eh, tentu diskusinya panjang. Saya, saya hanya beri contoh. Bahwa memahami itu jangan sampai terlepas dari kondisi objektif suatu masyarakat. Sama juga hukuman mati. Saya berpendapat ya perlu dihukum mati itu yang yang memenuhi syarat-syarat eh, tertentu. Tapi tidak harus langsung. Bisa ditunda. Sama halnya ketika ketika eh, eh, rajem ditunda pada seorang yang hamil kan. Tunda dulu sampai dia melahirkan. Sudah itu. Oh dia sudah melahirkan. Tunggu dulu sampai itu anaknya bisa makan sendiri. Itu bisa itu baru mampumi kalau tidak antum mau langsung balas begitu merugikan. Nah, jadi saya kembali eh, eh, eh apa namanya? eh, eh nuzul itu harus difahami artinya dan dilihat kondisinya ketika itu bagaimana. Itu sebabnya ada ulama yang berkata, "Al ibratu bi khususi asbab la bi Untuk ayat itu berlaku untuk si A Untuk si B bagaimana? Analogi yang dipakai disitu eh, eh, jadi, eh, eh, ya. eh, jadi kembali Saya mau menyinggung sedikit soal tantangan ini Solusinya kita pahami betul Al-Quran Tantangannya apa? Tantangannya yang paling besar Dari Diri kita sendiri Dari masyarakat kita Setiap ada pendapat baru Biasanya mayoritas berkata Oh itu Begini, itu begitu Itu satu tantangan Oh itu enggak benar Padahal itu benar pada masanya Pada masa kita udah beda dong Itu Dari masyarakat kita Di sisi lain Tantangan yang paling besar juga Adalah orang-orang Yang hanya memperhatikan Kondisi sosial tanpa memperhatikan Al-Quran Ini kaum liberal ini. Oh ini biar aja lah, Ini teksnya bunyinya begini Nasnya begini Itu dua saya pikir tantangan yang terbesar untuk membunyikan Al-Quran. Kita ingin mempelajarinya, kita tidak boleh keluar dari teks, kita harus memahaminya. Tetapi dalam saat yang sama kita tidak boleh mengabaikan eh, ketentuan bahwa Al-Quran, ajaran Islam itu selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Caranya bisa bermacam-macam. Saya kira ja, sisanya biar untuk tanya-jawab Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. M. Kurey Syihab yang telah membuka acara kuliah umum kita Dengan pancingan-pancingannya seputar tantangan yang kita hadapi ketika membumikan Al-Quran Dan kita lanjutkan acara kita dengan tanya jawab Kami persilahkan untuk bertanya dari kelompok sana 3 orang dari kelompok sini tiga orang. Yang pertama siapa Pak namanya? Marmudo. Marmudo. Marmudo. Nah. Marmudo ya. Yang berikutnya ya siapa Pak? Muhammad Rifai. Kemudian ya satu lagi Nawawi. Dari putri ya, siapa namanya? Atifa. dari tengah tadi saya lihat. Ya siapa? yang pakai kudung merah? Hah? Atikah 22. Oh iya, oke. Okay. Atikah, Atikah ya. Satu lagi. Coba. Mario. Maaf Bapak laki-laki. <laughs> Makasih ya. Nah, ya yang pertanyaan pertama silahkan Pak silahkan. Nah. Narmodo. Ya, silahkan Pak Narmodo. Silahkan Pak Narmodo. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof, saya ada satu pertanyaan bahwa di dalam membumikan Al-Quran, ini Al-Quran sudah turun 1.500 tahun yang lalu di dalam Al-Quran kita juga tahu bahwa di situ adalah suatu yang jelas poinnya itu adalah mengajak suatu kebaikan berbuat baik bahwa kejelekan itu akan, akan uh, terkesampingkan Namun demikian yang terjadi adalah di bumi ini, bahwa yang namanya kebaikan tetap ada, tetapi jumlahnya itu orang yang berbuat kebaikan juga tidak banyak. Sekarang kita lihat satu contoh saja, bahwa ekonomi kapitalis yang mendominasi dunia. Dan kemudian ekonomi yang berbasis dengan syariah itu adalah masih minim sekali. Di Indonesia sendiri adalah bahwa aset bank syariah itu hanya 300 triliun, sementara aset bank konvensional itu, yang tidak sariahdah 6.000 triliun rupiah. Artinya cuma sekedar 5% saja. Demikian juga di satu sisi bahwa antar umat Islam juga masih terjadi benturan-benturan. Uh, apakah ini memang satu hal yang salahnya ada di mana? Itu apakah kesalahan ada pada kita yang belum bisa memahami Al-Qur'an dengan benar dan baik atau memang ini ada sudah suatu Qudratullah, begitu. Dan ini bagaimana kita bersikap untuk membutuhkan Al-Quran, bahwa benar-benar Al-Quran ini bisa menjadikan rahmatan nil alamin, bahwa bumi atau umat yang ada di bumi ini bahwa sekarang yang orang mengaku beragama Islam di bumi ini tidak kurang dari 1,5 miliar dari 7 miliar penduduk bumi jadi artinya hanya sekitar 20% penduduk bumi yang beragama Islam itu pun yang Islam, belum yang Mengerjakan salat yang puasa Dan itu masih berkurang lagi dari sana Dan dari ini Pertanyaannya adalah Bagaimana menyikapi hal ini Dalam kita menyongsong kehidupan ke depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya singkat yaitu tentang ayat dalam surat Al-Waqiah yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Jadi pertanyaan saya pada saat itu kan Al-Qur'an ber belum berbentuk mushaf dan sebagainya. Jadi bagaimana kondisi Islam pada saat itu sehingga Al-Qur'an turun kepada Nabi dengan ayat yang tadi yang akan disentuh atau yang akan dipegang itu seperti apa? Sekian, asalamualaikum. Terima kasih uh, Pertanyaan ketiga Bapak Wawannya. Nawawi Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya Terkait uh, Sebuah pertanyaan imajiner mungkin. Andai Pak Prof Dipanggil menjadi saksi Tim, tim Pembela Ahok uh, Mohon maaf nih Kalau pertanyaannya kurang berkenan Misalnya untuk menjelaskan kaitan ayat Al-Ma'idah, ayat 51. Apakah bersedia atau tidak? Seandainya kalau tidak bersedia, mengapa alasannya? Pun kalau bersedia, mengapa bersedia dan apa yang akan disampaikan? Mengingat pertanyaan ini juga menjadi tantangan dalam mempunyikan Al-Quran di era modern. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Berikutnya Pak Nawawi. eh Ibu Atika, silahkan. Atifah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Atifah Prof Dari Madura uh, Prof uh, Pertanyaan saya sangat singkat sekali Prof Mungkinkah Al-Quran Masih membumi di negara kita Tercinta Indonesia ini Prof Eee uh, soalnya dengan banyaknya permasalahan saat ini sepertinya ulama-ulama kita dipeta-petakan oleh media ya Prof padahal sumbernya satu tetap Al-Quran dan Hadis terima kasih Prof terima kasih saudari Atikah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya suatu keberuntungan bagi saya bisa langsung bertanya kepada Profesor Profesor Syihab secara langsung Langsung saja pertanyaannya, Prof Mengenai membumikan Al-Quran Al ini Saya lebih bertanya kepada membumikan Al-Quran di uh, negara kita Indonesia ini Seperti kita ketahui, ada sebagian masyarakat, terutama masyarakat Jawa Yang masih memiliki kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat klinis, Prof Yang saya tanyakan, uh, bagaimana pendapat Profesor Quresh Shihab terhadap ayat-ayat yang bersifat klinis karena ada beberapa kitab misalkan Samsul Ma'arif dan lain sebagainya dalam arti yang positif, dalam arti uh, penggunaan dikit-dikit dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih tanya terakhir, Ibu Marian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uh, terima kasih, nama saya Sita Mariam dari Tarbiyah, semester 3 eh uh, pertanyaan saya sebenarnya sudah ditanyakan sama Pak Seba tadi itu, tentang uh, tapi gak apa-apalah <laughs> uh, yang lagi rame sekarang adalah ahok dan hoak dua kalimat yang mirip tapi beda uh, kalau boleh saya bertanya Selama ini Masyarakat hirup pikut Membicarakan tentang surat Yang sedang menjadi Primadona Di negara kita Sebagai seorang Mufasir yang ditunggu-tunggu Pendapatnya Yang saya yakin Semua rakyat Indonesia bahkan mungkin mata dunia pun tertuju kepada Profnya karena waktu kita sangat sempit oh, Oke okay. uh, kira-kira bagaimana menurut Bapak pernyataan Ahok yang sangat melukai hati orang Islam Apakah diiyakan atau menurut Prof sendiri tidak bermasalah mengenai ayat yang sedang uh, mendiskreditkan orang Islam? ataukah bagaimana, itu yang pertama terus kemudian yang kedua uh, saya pernah bertanya pada salah seorang dosen uh, mohon maaf mungkin ini agak menyimpang eh uh, kalau saya baca bahwa uh, Prof. Kure Sihab ini dalam uh, merujuk uh, tafsir al-mizyah ini banyak memakai pendapat-pendapat dari toba-tobai, itu kena apa? mohon jawabannya, toba-tobai iya, yeah. iya yeah. Ya, kalau yang saya tahu kan bahwa toba-toba itu adalah Dari kalangan syiah ya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak, Baik Bismillahirrahmanirrahim Ada sebagian pertanyaan eh, Yang saya mau gabung Jawabannya Yang pertama soal benar ai ekonomi dan sebagainya apa sebabnya ini tidak bisa membangunkan pertanian. Itu juga tadi ini. Eh, ada buku baik Saudara baca. Itu judulnya bisa menjelaskan persoalan ini. Buku lama itu ditulis oleh Syakib Arsalan Di situ ada jawabannya Ada-ada eh, eh, yang menjawab Begini Orang Lain maju Karena meninggalkan agamanya Dan mengambil Tuntunan Islam orang Islam mundur karena mengabaikan agamanya dengan dan mengambil tuntunan orang lain. Jadi ini ambil Islam, dia laksanakan, dia tinggalkan juga agamanya. Kalau ini, dia tinggalkan juga agamanya, tapi dia ambil. Nah, itu jawaban-jawaban umum. Ada lagi buku, saya tidak ingat siapa pengarangnya, itu eh, eh, namanya... Eh, al-Islam baina ajzi ulamaihi wajahli ummatih. Islam ini berada di tengah-tengah. Ulamanya tidak mampu menjelaskan dan umatnya bodoh. saudara tahu, dalam bidang ekonomi, Rashid Rida ada menulis, bahwa hampir 90% dari kegiatan ekonomi yang Sebenarnya halal Tapi diharamkan oleh orang-orang yang tidak paham 90% Padahal mestinya itu bisa dilakukan Dan ini kita sudah ketinggalan lama nih Baru aja muncul ini kan Ada bank, ada dewan syariah Yang menjelaskan sebenarnya ini boleh Ini ada jalannya dan sebagainya Tapi selama ini selalu dianggap bahwa itu tidak boleh Selama ini sudah putus bang haram. Jadi itu sebabnya kita tinggalkan tuntunan agama kita. Kita tidak fahami kitab suci kita. Saya kira itu sebabnya. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya itu? Lah yang masuk ya. Oke, oke. Lah yang masuk di mana? Al-Qur'an dan di mana nabi ketika itu? Oh iya. Itu sebabnya beda pendapat ulama Layamassuhu illal mutahharun ulama yang beranggapan Layamassuhu illal mutahharun Yang dilahirin Ada yang menyatakan Layamassuhu Dalam arti tidak Disentuh Dengan penafsirannya Kecuali orang-orang yang suci hatinya Itu sebabnya nanti ada ulama Berkata salah satu syarat penafsir Adalah syahatul apidah Ya kan? Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tentang ayat Al-Ma'idah 51, Bapak. Oh iya. Dari mana saudara tahu bahwa saya diminta untuk jadi saksi ahli? <tik> Hah? <tik> Kenapa? Seandainya, Bapak. Oh, oh sudah tidak, jadi tidak perlu saya jawab. Itu. <tik> <tik> <tik> Jangan berandai-andai. Ah, oke, okay, tapi oke okay, saya jawab. Saya jawab sekalian saya jawab. Seandainya saya diminta Saya tidak akan mau Kenapa? Saya sudah jelaskan Sudah beredar eh, Penafsiran suratul ma'idah Yang direkam dan beredar Dari apa yang saya jelaskan di Metro TV yang tidak dengar itu bisa buka tafsir Al-Misbah. Jadi kalau mau tanya tentang tafsirnya, pendapat saya itu sudah ada soal tafsir ayat ya. Oke. Okay. Huh? Eh, satu hal, satu hal. Eh, eh saya jelaskan lebih jauh. Eh eh kata wali bisa bermacam-macam. Ya kan? Asalnya dekat Ada pertanyaan yang muncul Apakah Anda Tunggu dulu eh, Kedekatan itu Sampai dimana Ya kalau kita katakan Apakah dalam Kalau diartikan pemimpin Apakah dalam segala macam Kepemimpinan atau kepemimpinan khusus Nah Segala macam kepemimpinan, enggak boleh. Bagus. Mukankah Nabi pernah dipimpin oleh seorang penunjuk jalan ke Madinah? Abdullah ibn Ura'iqib. Pernah atau tidak? Yang enggak tahu sejarah, dia enggak Tidak. Maukah anda dipimpin oleh non-muslim di Di dalam suatu perjalanan Dia jadi pilot Orang non muslim Antara anda sampai jeda, mau gak? Mau Kalau anda disuruh pilih Ada muslim yang baru lulus Ada non muslim Pandai Mau naik pesawat yang mana? Tidak Ini contoh ini, ini kita ingin memahami kan? Terus eh, ada yang mengartikan yang dilarang itu sahabat karib. Jangan jadikan sahabat karibmu. Nah, kita lihat sekarang. Boleh enggak muslim kawin dengan masih ria? Boleh enggak seorang perempuan Kristen kawin dengan lelaki muslim? Boleh enggak? Itu sahabatnya atau tidak? Lebih dari sahabat ya Harus loyal kan Jadi bukan semua Anda harus tetapkan ini Itu sebabnya yang saya tulis di tafsir al-misma Adalah menjadikannya sahabat sahabatmu Apalagi pemimpin Menjadikannya sahabat Sehingga mempengaruhi kepribadian Anda sebagai muslim Saya banyak ditanya itu Teman-teman, ini kita enggak boleh. Saya dagang nih, hubungan dagang, bisnis dengan non-muslim. Boleh enggak? Yang bisa mempengaruhi sehingga Anda menyampaikan rahasia-rahasia umat. Sehingga terugikan Anda terpengaruh dengan itu yang dilarang. Itu menurut saya. Tetapi, nah, kita lihat. Al-Quran hamalatun lil-wujuh. Bisa bermacam-macam penafsirannya Siapa yang mau tafsirkan begini Silahkan Siapa yang... Asal sesuai dengan kaedah-kaedah Jadi bisa saja kita beda pendapat Satu lagi say. Anda boleh mengutip pendapat eh, orang barat Dalam konteks memahami Al-Quran atau tidak Boleh atau tidak Boleh, ya walaupun kafir, walaupun sesat. Benar, kebenaran. Boleh enggak? Boleh, boleh ambil hikmah dari orang gila. Tidak boleh? Boleh. Al-hikmatul d'allatul mu'min. Jadi, kalau itu boleh, terlarangkah saya mengutip pendapat kabat-kabai? <tuh> nah, kalau benar, saya kutip. Kalau tidak, kalau saya kutip, saya bantah. Salah satu yang saya bantah, baca tafsir al-Misbah. La yamas suhu mutahharun Dia tafsirkan, al-Mutahharun adalah, ber, dia katakan, berdasar firman Allah. Innama yuridullahu liyudhi ba'ankum ritsa ahlal bait, wa yutahhirakum tathhirah. Jadi berarti yang hanya bisa menafsirkan Al-Quran, ahlul bait. Saya bantah atau tidak? Saya bantah. Saya bantah, mungkin. Ia kan? Jadi, jangan alergi sama pendapat orang lain. Apakah kalau sudah... Saya ada tuh yang ini, saya pernah ke Iran diundang ketemu siapa namanya, ketemu ini presidennya yang sekarang ini siapa lagi namanya. Siapa namanya? Khamini. Ahli di Khamini. Dia peluk saya, saya peluk dia. Masa waktu dia peluk saya, saya bilang jangan peluk saya. <Gelan> nah, ini buktinya si juga. <gul> <gul> Saya bilang, ya Allah Ya Allah Saya berpendapat Bahwa syiah itu bermacam-macam Ada yang kafir, ada yang muslim Tapi kita bisa ber, kita berbeda dalam sekian banyak hal Sebagaimana kita berbeda, syafi'i berbeda dengan malik Ada juga perbedaan antara Imam dengan tidak tapi mereka muslim buktinya mereka muslim mereka pernah memimpin jadi ketua organisasi konferensi-konferensi Islam buktinya mereka muslim mereka diperkenankan oleh Saudi Arabia untuk pergi haji ya kan buktinya mereka muslim adalah jauh sebelum ini Saudi Arabia dan Iran itu berdekatan jadi kenapa harus ini hanya baru muncul dikaitkan dengan politik Baru muncul setelah lahirnya paham faham, -faham kelas Baru muncul Setelah eh, adanya Benih-benih memisahkan Antara kaum muslimi Jadi eh, Saya tidak ini Saya eh, saya kutip Siapa saja karena setelah, yang, yang non muslim pun saya kutip Nah kecuali Kalau anda mau berada dalam tempurung Jelas itu ya Oke okay. Oke, okay, apa lagi tadi pertanyaannya? Yang ketiga masih terkait dengan surah Al-Maidah oh. uh, tetapi uh, sudah, sudah uh, yang terakhir adalah pendapatnya tentang buku-buku yang mengandung klinik seperti Syamsul Ma'arif katanya Pak. Ayat-ayat yang berisi hizib-hizib Hizib yang dianggap oleh penuh, penanya tadi mengandung klinik begitu pak klinik saya tidak klinik? bisa jawab saya tidak tahu itu apa isinya ya tapi kalau khizib itu di ilmu Al-Quran ada khizib gak? ada Al-Quran kan ahzab juga ya. ada ya hmm. Hmm. ada juga ahzab itu kalau di, di tasawuf khizib itu juga salah satu maknanya adalah bagian dari doa-doa tertentu Ia kan? Jadi, yang sudara tanyakan saya tidak paham Saya tidak bisa jawab. Jelas ya? Masih bisa bertanya? Saya baca hizib yang ada ayat-ayat Al-Quran. Saya baca ayatul kursi bagian dari hizib saya. Allahu la ila illa wa itu bagian dari hizib. Akhir surat al-Baqarah itu. Setiap pagi, malam saya baca itu bagian dari hizib. Hai karena ada anjuran itu baca ayat-ayat tertentu itu bagian dari size atau itu bagian dari wirid perlu itu perlu perlu perlu kalau saudara mau pencerahan batin tapi kalau sudah ada hal-hal yang bertentangan kita tidak ini kita tidak kita tidak benarkan itu saya kira itu masih ada pertanyaan masyarakat Masih ada pertanyaan barangkali? Sudah jam 12, Ibu. Sudah jam 12. Ah. Rasanya, rasanya baru setengah jam, Pak. Ya. Ya. Masih adakah? Tidak ada lagi. Silakan satu lagi. Boleh, Pak, Pak? Boleh, masih boleh ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Eh, Pak Naziri, ya. Pak Naziri, ya. Eh, Mayada Ya, satu lagi. Oke. Nah, siapa namanya akhir ya silahkan yang pertama bapak naziri itu the point pertanyaannya ya mengingat waktu kita sangat singkat bismillahirrahmanirrahim <Ya. Suan> Satu permasalahan yang mudah-mudahan bisa dicerahkan untuk kita semua Dalam surah Al-Mu'minun dan juga di ayat-ayat yang lain tentang Pada pelaha mukminun dan seterusnya Kemudian Illa ala az-wajihim ma malakats aimanuhun Nah kalimat yang ini yang membuat sementara saya mentok untuk memahaminya Apakah masih ada zaman sekarang Relevan atau tidak dengan kalimat Aumamalakats Aimanohu. Terima kasih. Ya, yang kedua silakan. Yang kedua Maya, udah kalau enggak salah. Uh -huh. Ya sudah dulu. Uh -huh. Siapa namanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Akhyar. Ya, dari Mas Kiki, Syariah. Uh, Prof, Prof, Terima kasih, uh, saya ingin menaikkan dua hal, yang pertama adalah berkenaan dengan satu kaidah yang mengatakan bahwa Al-Quran soleh liqulizaman wa makan Aufi ma'mana uh, Dalam kaidah ini, apakah yang diartikan ini Al-Quran ini soleh liqulizaman wa makan ini terlalu luas atau sempit Maksud saya luas, uh, bisa diartikan secara luas maksudnya seperti ini dalam ayat khamr itu diharamkannya khamr itu karena diturunkannya di Arab yang di sana gersang dan panas. Maka kalau khamr juga diharamkan di Indonesia yang dingin misalkan itu dan dan juga atau di daerah-daerah di yang dingin gitu ya. Ya. Apakah itu ha? apakah itu juga relevan? Nah, ini ini ada yang berpendapat bahwa ini sudah tidak relevan tentang pengharaman khamr atau terlalu sempit seperti mungkin Maulid Nabi ataupun Hal, hal yang yang yang yang baik yang dilakukan oleh para kyai-kyai kita itu diharamkan. Nah, atau bagaimana yang proporsional dan mungkin dalam tanda ketip moderat. Yang kedua adalah uh, tentang statement yang mengatakan bahwa yang paling tahu penafsiran suatu teks adalah orang yang menulisnya. Ada statement seperti ini. Nah, apakah statement seperti ini bisa dibenarkan atau tidak dan bagaimana kaitannya dengan Al-Qur'an? Sekurangan ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja saya mayeda hanawi uh, kebetulan saya tinggal di kalimantan timur disitu semua yang banyak agama dan suku pada waktu saya masih SD saya merasakan keharmonisan yang ada tetapi sekarang belakangan itu sudah ada gap karena di lingkungan saya itu semua suku ada pak terus disini blok islam, sini blok kristen kita dulu gak ada masalah gitu kita semua membawa sekarang masalah yang ada akhirnya kami sekarang membawurnya itu sedikit ada yang menyoroti sampai kemarin kejadian ada bom itu gereja dekat, dekat apa, rumah kami akhirnya kami-kami kami sepakat bagaimana kami nyikapi ini dan menunjukkan bahwa toleransi ini kita kembangun kembali dan rata-rata ulama di sana uh, ada beberapa ulama yang gencar ada habaib atau ulama lah Sebagian keras dan sebagian juga bisa slow. Kita kalau pikir-pikir bisa menggunakan yang sesuai ini untuk rakyat kami supaya sejahtera. Bagaimana menurut ulama, terutama profesor, supaya bisa kembali ke awal kita bisa sejahtera dan terpenuh dengan toleransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Azzan dulu yang pertama menyangkut apa yeah. tadi? Yang apa? Kafa'al mukminun ma malakat aimanum. Apakah kata-kata ma malakat? Oke. Okay. Okay. Mm. Saya mau tanya sekarang. Saya yakin percaya Anda tidak mencuri. Iya. <coughs> Apakah saya perlu hapus dalam hukum kita? Undang-undang peraturan menyangkut pencurian atau tidak? Hanya karena anda tidak mencuri Perdua atau tidak? Tidak Walaupun anda tidak mencuri Anda jangan berkata hapus saja dong saya tidak mencuri Waktu turun ayat itu ada tidak mamalakat imanukum? Jadi ada yang butuh ya Yang akan datang Anda jamin tidak ada lagi Jangan egois dong. Ya kan? Masih kempil. Sekarang ada perbudakan. Sekarang nih. Jadi ya, itu ada orang ini ada lagi ini. ini. Kalau walaupun yang akan datang tidak ada lagi, dulu itu dibutuhkan. Jadi jangan hapus. Itu kira-kira ini. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah pertanyaan Apakah Al-Quran masih salih likul di zaman wal makan Aha, Aa, Dengan uh, pemahaman yang luas dan yang Bagus Yang simpit Yang luas diantaranya Apakah komer yang diharamkan di negara Arab yang panas Itu reflevan kalau diturunkan di negara yang dingin Yang, uh, yang kedua yang paling tahu makna teks adalah ya. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama. Anggur itu haram atau tidak? Tidak. Kalau dia memabukkan? Haram. Kalau dia beralih jadi cuka? Eh, jadi halal. Ini kenapa kalau begitu haram? Nah, ya kan? Jadi ada sebabnya toh? Okay. Seandainya jeruk yang di hadapan saya ini saya namai khamr haram enggak Jadi bukan persoalan nama Seandainya eh, eh, eh, perasan babi saya namai perasan cap korman halal enggak <tuh> Itu sebabnya ada illah Ya. Yang lantas berkata, "Oh, di sini saya tidak mabuk, lantas boleh." Itu tetap. Itu sebabnya ada keterangan bahwa yang yang banyak yang memabukkan sedikit pun menjadi haram. Jadi bukan soal tempat. Kalau soal tempat, Wah kita bisa minum khamer di sini. Enggak. Ya tahu? Al-Islam salihun likulli zamanin wa makan. Eh, eh, eh itu, itulah penafsiran Dan salah satu yang menyebabkan Islam itu Eh, bisa hidup kapan dan dimana saja Karena dia tidak mengkultuskan bentuk-bentuk Yang dia tuntut adalah substansi Saya beri anda contoh Ada bentuknya masjid tidak sakral itu bentuk masjid ya kan, dimana substansinya apa, yang penting menghadap kiblat kalau salat dan tempatnya suci ya kan, ada bentuk pakaian anda harus pakai serban gamis itu, harus harus pakai pici putih, harus dan yang penting menutup aurat ya kan, substansi seandainya Nah, saya berandai Ka'bah dipindahkan kemari Orang menghadap kemari Substansi Dia tidak nah, Kemudian kenapa dia zamanin makan Ada hak feto Kalau anda Tidak bisa begini Ada jalan keluarnya Tidak bisa berdiri Salat, duduk Tidak bisa duduk Ini haram ya? Ada hak feto enggak Kalau mengancam hidup anda Boleh makan Jadi tidak ada yang tidak ini Setiap ada kesulitan Pasti ada jalan keluarnya Soleh dikulih zaman makan Dan dia mentoleransi budaya Dia tidak paksa anda pakai budaya Arab Dia paksa enggak? Mau pakai budaya Indonesia silahkan Selama tidak bertentangan dengan nos Ya kan? Jadi soleh dikulih zaman yang mau makan Oke, okay, apalagi tadi yang satu. Yang yang selanjutnya adalah uh, yang paling tahu oh, iya. teks okay, okay. itu Saya adalah penulis teks itu sendiri. Bagus, Dan bagaimana bagus, dengan Al-Quran? Bagus, bagus. Kita, kita kita kita tinggalkan dulu Quran. Saya mau tanya. Saya belum makan. Apa artinya? Bagus. Cuma itu? Haa? Ini contoh Allah yarham. Saya pelajari dari Pak Ibrahim Hussein Kita pernah diskusi di majelis ulama terus itu contohnya. Saya belum makan. Apa artinya? yang diawa itu lapar. Kadang ada ada ulama yang lain berkata, saya masih itu masih kenyang namanya. Boleh enggak saya belum makan karena saya masih kenyang? Boleh enggak lagi? Ada enggak lagi mana? Ah, satu lagi ha. Nah. Nah, ada lagi, jangan habiskan makanan itu. Siapa yang paling tahu maksud saya? saya. Ini saya, bukan Tuhan. Ya. Apalagi Tuhan. Yang paling tahu itu sebabnya ada yang dinamai di hati kia dan ada di didalah nisbiyah. Jangan berkata ini pasti begini. Yang pasti itu sedikit sekali setelah dihimpung sekian banyak argumentasi. Saya beri Anda contoh. eh Siapa juara dunia tinju yang muslim itu? Kira-kira kalau saya lawan dia saya pengen menang. Anda ketawa. Kemungkinan enggak saya menang? Kemungkinan. Ada ke tapi kemungkinannya terlalu kecil kan? Maka Anda berkata pasti... Tapi kepas belum tentu Siapa tahu waktu saya tinju dia tergelincir diam Hah? Ada kemungkinan gak? Begitulah yang Kati Dan itu sedikit sekali Yang lainnya kemungkinan Kemungkinan Susahnya kita sekarang Setiap pendapat orang dikatakan Inilah yang benar yang lain salah Itu syirik Menurut Ashatibi Ashatibi bukan saya Sedang terhadap yang kita yakini salah kita masih harus berkata yang diajarkan Al-Quran qul'inna au'iyakum fa'ala hudan damai kalau, kalau mau berkata ini yang benar kami di pusat studi Al-Quran itu prinsip kami kita tidak anti wahabi ada alasannya tetapi kita anti yang syafi'i yang mengkafirkan wahabi <S 'hamur> Setuju enggak? Ini, enggak. E, syabid, kafir, kan, mereka mengucapkan Saya bahkan lebih dari itu Ada yang pernah tanya saya Itu ISIS yang membunuh Yang ini, Muslim atau bukan? Hah. Dia ucapkan syahadat atau tidak? Kalau dia mengucapkan syahadat Dia Muslim, tapi Muslim Yang durhaka Jangan Apapun namanya Jadi begitu, itu kita damai Silahkan laksanakan Apa yang anda mau laksanakan Biarlah juga saya laksanakan Apa yang saya laksanakan Kita ingin Membumikan Al-Quran Di tengah masyarakat Pelural Masyarakat pelural Lakum dinukum wal yadin Lakum mazhabukum walana mazhabuna Lakum ra'yukum walana ra'una Ya kan kita harus tidak bisa memastikannya serahkan pada Tuhan karena hanya Tuhan sendiri yang tahu apa persis nah itu yang dikatakan Nusran itu susahnya kalau dipolitisir kalau dipolitisir itu kita sudah tidak sudah berakhir Habis. satu lagi bagaimana merajut toleransi di tengah uh, kehidupan yang terdiri dari muslim dan kristen yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya teror bom. Nah, Semua, begini, bagus-bagus, saya tersingkat. Eh, siapa ingat ayatnya? Yahdi bihillah eh, manittaba'aruduanahu subhullassalam wa yahdihi ila siratul mustaqim. Ada itu, Di dalam Al-Qur'an ada kata sabil, ada kata Sirat Iya kan? Sabil itu eh ada mufradnya, ada jamaknya. Sabilillah ada subulussalam, ya kan? Okay. Kalau Sirat itu tidak ada jamaknya. Cuma tunggal terus. Sabil ini bermacam-macam. Ada Sabila al-mujrimi Ada enggak? Ada juga Sabilila Ada Sabila al la ya'lamun Ya kan? Jadi Sabil bermacam-macam Sabil itu jalan-jalan kecil Sirat itu terambil dari kata sarata Yang berarti menelan Sirat itu jalan lebar Jalan tol Kalau anda Masih disabil Masih bisa sesat Kalau masuk jalan tol Tidak seandakan sampai Yang kita mohonkan Eh dinas mustaqim Tapi Allah Juga berfirman Udo'u ila sabidi rabbi Ya kan? Ada juga sabidi Nah yang mengantar ke Kesiratul mustaqim itu Subulus salam Selama jalan yang Anda anjurkan, cara yang Anda anjurkan bercirikan kedamaian, walaupun kita beda-beda, kita ketemu. Tapi begitu mengandung teror, begitu mengandung makian, begitu mengandung, itu bukan jalan yang dirsu Imam Syatibi lagi saya ingat berkata, Semua perbedaan antara umat Islam Selama tidak menimbulkan percekcokan Maka itu jalan yang direstui agar Mau jalan apa aja? Silahkan Jangan cekcok Apalagi teror Tapi semua yang eh, eh, eh, Mengakibatkan perceraian, pertengkaran Itu tidak direstui Islam Itu eh, apa namanya? Wala tat-tabi'us-subul Fata-farraqabikum ansabili Ya kan? Ada ayat yang lain itu Wala takum minal musyriqin Al-ladhina farraqudinahum Wakanu syia'an Kullu hizbin bima lada'ihim Farraqudinahum Jangan, coba saya yang benar Nah ini yang kita kehilangan Apalagi akhir-akhir ini Semua Astagfirullahaladzim Salut, a